Ma'asyiral asatidzah al-kiramah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah salat subuh di Masjid Al-Kautsar Simasari yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah sampai pertengahan Ramadan ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban di bulan suci Ramadan apa itu yang bersifat ibadah wajib seperti Sholat imah waktu serta puasa pada bulan Ramadan Maupun ibadah yang berupa sunnah Seperti hadir majelis ta'lim semacam demikian ini Atau sodaka atau juga zikir-zikir pada Allah Bahkan juga membaca Al-Quran serta sholat terawih, sholat malam hari Mudah-mudahan seluruh amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini pahalanya dilipatgandakan oleh Allah Subhanahu wa dan dijadikan sebagai bekal apabila kelak kita sudah dipanggil kepada Allah Subhanahu wa Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita tetap wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu Wataala. Kalau kita bersyukur, InsyaAllah semua kebaikan itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wataala. Tapi kalau kita tidak pandai bersyukur, Taufiqullah, kalau sampai keimatan yang telah diberikan oleh Allah itu dicabut dari diri kita, Taufiqullah amin dari banyak orang yang tidak pandai bersyukur, lantas kenikmatan-kenikmatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu Wataala. Ini yang tidak kita ingini, tapi yang kita harapkan adalah senantiasa Allah memberikan kelapangan hidup bagi kita rezeki-rezeki, bahkan juga kesehatan. Karena orang yang bisa menikmati sehat itu sebagai kenikmatan tetkalah orang tersebut diberi sakit karena itu kita permohon kepada Allah mudah-mudahan kita ya nggak usah sakit yang berat-berat ya apalagi sekarang ini ya sakit berat itu kalau ke rumah sakit juga ke dokter biayanya mahal ya itu sudah kenikmatan yang dicabut oleh Allah semoga Allah semula kita diberi rezeki misalnya hari ini kita mendapatkan uang rezeki seratus ribu eh ternyata nanti siangnya kita sakit terpaksa ke dokter ya buwo ke bu, dokter 100 ribu juga eh. nah ini yang namanya kesehatan menyebabkan rezeki itu dicabut oleh Allah subhanahu wa taala begitu walaupun di dalam kesehatan ini ada hal maaf walaupun di dalam rasa sakit itu diberikan oleh Allah ada nilai lain yaitu barang siapa yang sakit dan sabar atas cobaan Allah itu, maka Allah akan memberikan pahala yang berlebihan bagi orang yang sakit dan sabar, tetap beriman kepada Allah Subhanahu SWT namun dalam sisi lain, karena kita diperintahkan untuk ikhtiar, yaitu berobat apabila kita sakit maka di sisi lain, rezeki kita biasanya sedikit dikurangi oleh Allah Subhanahu SWT apa itu rezekinya? antara lain ya bayar dokter kan gitu ya kalau kita sudah demikian harus introspeksi diri. Kenapa saya diberi sakit? Kenapa saya diberi sakit? Ada beberapa kemungkinan. Kita diberi sakit oleh Allah karena memang Allah cinta kepada kita. Karena Allah itu kalau cinta kepada seseorang akan diberi cobaan. Ya, Maka dengan dicoba itu atau diuji itu kita sabar atau tidak. Kalau kita sabar berarti kita masih tetap disayang atau dicintai oleh Allah. Oh, tapi tak ternyata kita dicoba kok kita ini bermempeng kata wong sing ya grundel kepada Allah ta'awudz billahi min dalik nah, enggak terima oleh cobaan Allah maka akan diberi dosa alias dosanya ditambah di sisi lain demikian orang sakit ya tadi itu memang orang sakit yang sabar itu berarti pahala lebih diberikan pahala lebih oleh Allah Subhanahu wa gitulah. Nah, introspeksi diri kita gimana? Jadi coba-coba, kenapa saya kok sakit ya? Pasti ada sebabnya ini. Apa sebab ketaatannya kita kurang kepada Allah? Ya. Nah, atau apalah? Atau mungkin kita habis berbuat maksiat. Nah, karena maksiat itu kan macam-macam. Ada maksiat dohir Ya umumnya maksiat dohir itu gampangnya kata orang Siposari itu melakoni molimo gitu ya. Apa molimo itu? Main Main itu berarti judi ya. Madat, narkoba. Main madat, malim, mencuri. Madon, berzina maksudnya. Minum ya, mabuk. Itu maksiat gohir. Maksiat sifatnya terang-terangan gitu ya. Yang berkisar dengan itu juga. Atau senada dengan molimo itu juga. Maksiat ingkang selain gohir. Itu maksiat bangtin ya maksiat batin, misalnya maksiat hati norwati ya nanti uang meneng-meneng hasut, iri, dengki eh, rasani dan ini maksiat-maksiat batin itu mali, ragu datang Allah aku ngomong dari ragu datang Allah pada Allah semutah ini, ragu itu juga termasuk maksiat batin bahkan, ya banyak hal bukan kepada Allah saja, kepada syariat Islam merasa gak yakin kepada syariat Islam tak yakin, kepada pahala tak yakin, kepada neraka kepada surga tak yakin. Ini semua adalah maksiat-maksiat batin. Nah, kalau sudah demikian, orang yang sudah biasanya maksiat baik dohir maupun batin, tidak saja ada kemungkinan, ya ada cobaan dari Allah Swt. Ada siksaan dari Allah Swt. Kadang-kadang berubah sakit, kadang-kadang berubah kekurangan rezeki atau cupurnya rezeki. Itu biasanya kalau orang tersebut nah, habis melakukan paksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rizkinya dikurangi. Jadi kalau Allah akan menyebabkan seseorang itu rizkinya dikurangi. Ya macam-macam. Antara -macam. lain kerja kok. Seharian kerja gak dapat duit kan ada orang demikian. Ini kenapa sebabnya? Ada kemungkinan sebelumnya itu. Nah, orang tersebut karena jauh dari Allah atau melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wataala ini yang perlu kita waspadai khususnya pada bulan suci Ramadan Karena itu orang yang pandai baca istighfar, mohon ampun kepada Allah sering alias istiqomah mohon ampun kepada Allah ini termasuk salah satu pintu untuk membuka rezeki. Jadi bacaan istighfar askaful hadim. Itu kalau diperbanyak menurut sebagian para ulama. Adalah justru lebih membuka pintu rizki dari Allah Subhanahu SWT. Kalau ada orang ini kerja kok cukup aja. Kerja kok enggak dapat duit aja seharian. Cobalah dibantu dengan membaca istifar. Insya Allah Allah akan membuka rizki sebanyak-banyaknya. Itu orang ahli istifar. Sebaliknya, orang yang ahli maksiat ada kemungkinan oleh Allah Subhanahu wa rezekinya dipersempit naudzubillahi min dahni Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah apalagi kita sekarang pada bulan suci Ramadan kita harus semangat beribadah para sahabat radhiyallahu taala dulu ini kalau bulan suci Ramadan luar biasa semangat hidupnya Bahkan perang badar itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Bayangkan saja. Orang berpuasa kemudian ikut perang. Ini kan bukan sesuatu yang mudah. Tapi suatu pengorbanan. Orang perang badar ini. Itu pada bulan suci Ramadan. Dan sebagian dari para ah, ahli perang badar itu juga syahid. Alias terbunuh pada bulan suci Ramadan. Ya kalau orang sekarang dikatakan ini tutulan nyawa ini, ya jual nyawa ini alias jual nyawa harus berani perang. Itu di zaman eh, para sahabat Nabi Muhammad SAW hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Orang zaman dulu kalau ada pengumuman perang seperti perang Badar ini daftar orang orang ada daftar semuanya. Bayangkan saja, kalau orang sekarang ini Ramadan, eh, ya, ayo Ramadan udah perang. Ya, enggak semuanya berangkat ini. Jangankan disuruh perang, ayo Ramadan ke masjid. Wah, ke masjid aja susah kada-kada, iya ya. Kita ini berat melangkah ke masjid juga berat. Apalagi diajak perang. Wah, ke masjid ini kan sholat. kemudian ada pengajian duduk kan gitu ya. Nah, sudah kan nyaman. Kau usah kerja keras. Ini aja kalau dihitung misalnya dihitung ya di lingkungan masjid misalnya orang yang berangkat sholat subuh di masjid sama yang tidak aja, misalnya satu desa itu, banyak mana kalau zaman sekarang banyak mana pak? Banyak yang di rumah apa banyak yang sholat subuh di masjid. Ah, kayaknya banyak di rumah ya. Itu padahal di masjid mencari pahala, nggak usah perang pak. Ya gimana kalau didaftar perang? Ayo perang, nanti kalian kalau sudah perang Ya terbunuh-terbunuh loh ya oh, Namanya juga perang, yang selamat-selamat Dan di tempat perang itu apa enak? Duduk-duduk kayak kita senderan gitu ya enggak pak Perang itu ya Zaman itu bawah pedang, bawa ini kan gitu ya Ya berjalan Apalagi perang-perang badar ini ya Badar itu letaknya Tidak jauh dari Makkah Mekarola Tapi jauh dari Madinah Al-Munawaruh Madinah Al-Munawaruh dengan kota Mekah itu Ya setahu saya Kurang lebih lah Kurang lebih itu sekitar 500 km Mungkin Kalau saya gambarkan Saya gambarkan ya Andai kata Mekah itu ada di Malang sini Barangkali Maka uh, Madinah itu Di Jogja barangkali ya Solo atau Jogja ya Barangkali begitu. Nah ini, kalau di Badar itu lebih dekat dari Mekah. Mungkin barangkali saya gambarkan kalau di sini nih. Mekah itu di Malang, maka Badar itu di Surabaya mungkin ya. Sedangkan nah Madinah itu di Yogyakarta atau Solo atau Semarang barangkali itu. Nah yang perlu diingat ini. Para sahabat yang ikut daftar perang badar itu naik kuda dari Semarang lah barangkali itu menuju Surabaya. Di bulan suci Ramadhan. Ramadan. Ya, berat gak Pak? Perginya saja berat. Apalagi perang berkenyamuk lebih berat lagi. Itu demikian. Dan mereka bergembira. Sehingga giat. Bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Contoh ya, Sayyidina Uthman bin Affan RA, Di saat Perang Badar Beliau daftar Beliau ingin ikut perang bersama Nabi Tapi kebetulan Sayyidina Uthman ini Istri beliau yaitu Sayyidah Huqoya Putri Nabi itu sakit Sakit keras Maka Sayyidina Uthman Diminta oleh Nabi Diperintah oleh Nabi Agar menjaga istrinya Kemudian Zainal Abidin, ya, kami ingin tetap ikut perang, tapi tidak mendapatkan izin oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tak kala beliau menjaga istri beliau, yaitu putri Nabi yang tercinta. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak kala berada di medan perang, beliau memanahkan busurnya atau anak panahnya itu ke musuh dan beliau meniatkan. Nah, meniatkan ini, busur aku lemparkan. Atas nama Uthman bin Affan Dilemparkan itu Anak panah atas nama Sayyidina Uthman bin Affan Karena itu Di dalam daftar perang Badar Oleh para ulama Sayyidina Uthman itu tetap ditulis namanya Yaitu termasuk dari Ahlu Badar ya Perang Badar Walaupun beliau ada di kota Madinah Karena panahnya itu Diwakilkan atau diwakili oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa Uthman menantu Nabi tapi perangnya diwakili oleh Nabi yaitu sang mertua beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi ahli badar itu tertulis 313 orang salah satunya terhitung adalah Sina Uthman bin Affan walaupun beliau tidak ikut perang tapi beliau pertama daftar niat ikut perang kerubu istri beliau yaitu putri Nabi Yang bernama Sinaruko ya sakit nah, sehingga Sinawaljema tidak bisa berangkat tapi beliau diwakilkan atau diwakili oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya jadi wakil ibadah itu dalam suatu saat yang bukan sifatnya mahdoh seperti sholat maka wakil ibadah itu boleh maka itu haji juga boleh diwakilkan ya udah kita alusinawal jemaah kan yakin Kebocahannya kita titip haji badal dan bisa diwakilkan kepada uh, seseorang itu kita yakin boleh karena sena Utsman pun uh, perangnya diwakilkan kepada Rasulullah atau diwakili oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun orang-orang lain ya seperti orang Wahabi itu tidak meyakini ya sudah nggak ada haji badal itu nggak ada kata orang Wahabi ya orang-orang di luar ahli sunawal jamaah tapi kita orang ahli sunawal jamaah meyakini bahwasanya wakil itu dalam ibadah selain sholat fardu itu boleh diwakilkan Ya ada kaedah-kaedah tertentu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmat oleh Allah SWT untuk itulah mari kita di dalam melaksanakan bulan suci Ramadan, kita benar-benar giat nah, sesuai dengan apa yang dulu ...dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya... ...yaitu perang saja... ...terjadi pada bulan suci Ramadan... ...yaitu perang badar. Walaupun kita tidak perang... ...tapi kita giat, kita semangat... ...kita apa saja lah... ...yang menunjukkan bahwa kita ini... Bi muslimun ...ketahuilah, inilah aku orang Islam. Benar-benar. Bukan kita bicara Islam aja malu kadang-kadang. Ya, waduh Israel tadi orang Islam. Jangan ya Kita siap, kita giat. Ini loh aku orang Islam. Mulai dari pakaian, dari kebiasaan, dari pergaulan. Harusnya begitu. Nah, sehingga menunjukkan jati diri sebagai seorang Muslim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmatkan Allah. Apalagi kita berada bulan, pujis, bulan uh, puasa. Bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu adalah disebutkan juga sebagai bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan, Syahrul Qur'an. Bulan Suci Ramadan itu bulannya Al-Quran. Maka pada bulan Suci Ramadan ini... Mari kita mengkaji, mempelajari, membaca... Apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya, apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran itu... Mari kita diatakan dalam diri kita. Yang ahli baca quran monggo. Ya, Terus-menerus membaca Al-Quran. Yang misalnya tidak bisa misalnya ini ibu-ibu, ibu-ibu ya, gak bisa baca Al-Quran ya wong-udur, oh, saya itu gak bisa, gimana? ya gimana caranya memberikan semangat kepada keluarganya agar bisa membaca Al-Quran kalaupun misalnya ibu-ibu ingin tadarusan tapi gak bisa tadarusan ya nah, sedangkan di masjid ini ada tadarusan Al-Quran, bapak-bapak ya ibu-ibu bisa memberikan suguhan-suguhan atau sodakoh apa saja misalnya kole Atau gorengan Atau apa dikirim ke masjid Atau ke tempat orang-orang yang Membaca Al-Quran darusan Maka ibu-ibu Pahalanya juga dicatat sebagai orang Yang menghidupkan Al-Quran Pada bulan suci Ramadan. Ya Apa saja lah Kalaupun misalnya tidak bisa itu Sedangkan bapaknya ini mau berangkat uh, Darusan quran Ya sebentar pak Bajunya sama sarunya tak ya itu, itu apa? Ya biar pantaslah mau baca Al-Quran di masjid Biar tidak lecet itu diseteringkakan Niatnya agar benar-benar Tantilah baca Al-Quran Ini terhormat mulia Maka niatan ibu-ibu yang semacam demikian ini Juga mendapatkan pahala Sebagaimana orang yang senang Untuk menghidupkan bacaan Al-Quran Pada bulan suci Dan masih banyak kegiatan-kegiatan Ibu-ibu -kegiatan. ya, khususnya nah, Juga bapak-bapak kalau misalnya bapak-bapak bukan ahli membaca Al-Qur'an ya memang uh, tidak ahlinya ya orang bisa mutak-tak misalnya ya apa namanya cadel atau gak lancar baca Al-Qur'an waduh izin aku gak bisa baca Al-Qur'an tua ini ya obo oh, biang salah biang masih kecil susah sukanya layangan ya gimana caranya ada metode mudah lalu sebelahnya itu ada orang garusan Al-Qur'an hadir saja ya ikut nasme Ya, kalaupun malu misalnya di lingkungan situ, ya akan di belakang sini. Saya nasmai aja ya, saya dengarkan begitu. Namanya mendengarkan Al-Quran ini juga mendapatkan bahara seperti orang yang membacanya. Ya, hanya mentesmai Al-Quran. Ini sama halnya menghidupkan bulan suci Ramadan dengan Al-Quran itu sendiri. Masih ada lagi, kalaupun itu tidak bisa dilakukan karena suatu sebab. Bisa saja misalnya, aku tak... Membaca terjemahan Al-Quran Kepengen ronjeruli Al-Quran itu apa Syukur-syukur kalau ada gurunya Tapi kalau tidak minimal Apa sih surat Al-Fatihah isinya apa Oh begini Terus surat Al-Baqarah isinya apa Oh begini Paling tidak ada tambahan ilmu dari Al-Quran itu sendiri Makanya demikian ini termasuk juga Menghidupkan bacaan al Al-Qur'an atau meng menghidupkan Al-Qur'an kalau dilakukan pada bulan suci Ramadan juga sangat baik sekali karena dulu Nabi kita Muhammad sallallahu setiap datang bulan suci Ramadan beliau minta, minta tasmi' beliau minta didengarkan oleh malaikat Jibril bacaannya. Beliau membaca malaikat Jibril mendengarkan apabila ada kesalahan atau tata letak surat, tata letak ayat ini kurang tepat maka dibetulkan oleh Malaikat Jibril. Sehingga tersusunlah Al-Quran mulai surat Al-Fatihah sampai Al-Fatihah. Sebagaimana yang kita kenal dengan Mus'haf Uthman yang kita fahami. Yang ada di sekilai kita ini. yang Kitab Senyumat Islam. Itu dulu adalah perkara doktrinitas alias Amrun Tawqifiyun Minindillah perkara doktrin dari Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Tidak bisa kita mencetak Al-Qur'an, wis enggak enak sih. Yang pertama Al-Fatihah. Habis itu ayat yang paling pendek Al-Kautsar misalnya ya, "Innaa a'tainakal kautsar." Lebih panjang lagi wal asri. Oh, tidak bisa semua kita, enggak bisa. Karena itu runtutannya sudah ditentukan oleh Allah Melewati Malaikat Jibril khususnya pada bulan Ramadan terakhir sebelum Nabi wafat itu tuntas tertibnya ayat itu sudah diatur semikian rupa ya ini mempelajari Al-Quran seperti Nabi tasehnya misalnya kalau zaman sekarang tajwidnya, makhori juru huruf ya. atau kalau tidak misalnya mempelajari Al-Quran ayo ngaji tafsir kepada seorang ulama, seorang toko atau seorang ustadz Najis tafsir itu juga termasuk dari menghidupkan Al Qur'an. Eh, ya. bahkan juga melestarikan Al Qur'an, mulai dari bentuknya Al Qur'an. Kalau misalnya di masjid ini ada Al Qur'an yang agak robek-robek, caranya gimana ini? Atau mungkin sampulnya sudah usang, ya, gimana caranya? Mungkin disampuli lagi dibulikan? Apa saja lah yang berkaitan dengan apa membersihkan, menghidupkan, melestarikan Al Qur'an ini semuanya baik dilakukan pada bulan suci. Ramadan. Ya nah, Juga termasuk Menjaga kelestarian Al-Quran Jangan sampai dibuat mainan Oleh kelompok-kelompok Yang tidak bertanggung jawab Sekarang kan ada Seperti beberapa saat yang lampu Ya Waktu acara di istana negara itu Baca Al-Quran dengan Lagu Jawa, lagu remo, Ya Katanya lagu Dandang Gulo Nah itu bilang mendalik itu tidak boleh Nabi melarangnya Nabi melarangnya kalaupun misalnya ada mau Menteri Agama mau Tokoh Islam mau siapa saja mau Presiden mau ini mengatakan boleh, itu mereka siapa mereka ini orang baru kemarin sore lahir mau melawan Nabi Muhammad SAW sekarang kan musim oh boleh oh ini tidak apa-apa padahal Nabi melarang Nabi dalam satu sabda beliau SAW bersabda Iqra'ul Qur'an Biluhunil Arab Wa aswatiha Wa iyakun Waluhuna ahlil kitabaini Wa ahlil fisqi Kata beliau Bacalah Al-Quran itu Dengan langgam Arab Luhun itu langgam Bacalah Al-Quran itu Dengan langgam Arab Dan dengan suara Arab atau mungkin kalau kita orang Jawa Baca Quran ya diarap Arabkan Begitulah kurang lebih ya Sebisa mungkin di Arab Arabkan diarap-arapkan ya. Bukan di Inggris-inggriskan Juga bukan di Jawa-jawakan ya. Dan sekali-kali janganlah Ini larangan dari Nabi Dan sekali-kali janganlah Kalian melakukan Al-Quran itu dengan Lagunya orang Ahlul Kitab Yaitu Yahudi Dan Nasrani Mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau di Indonesia ini lagu Yahudi mungkin susah ya, kerana kita tidak uh, tidak berkumpul dengan orang Yahudi. Ia ya ada. Tapi kalau orang Nasrani kan kita tahu lagu gereja, misalnya lagu Malam Kudus gitu ya, yang sering kita dengarkan. Ya atau lagu-lagu apalah lagu Inggris yang dekat-dekat lagu gereja kan ada ya. Itu tak boleh kita membaca Al-Quran dengan lagu. Reja, haram hukumnya. Dilarang oleh Nabi. Ya, Dan juga kata Nabi. Wa luhuna ahlil fiski. Apa itu? Dan lagunya orang fasik. Orang fasik itu orang yang banyak dosa. Mungkin gambaran yang paling mudah Lagu-lagu pop. Lagu dangdut. Lagu nyanyian-nyanyian itu termasuk orang-orang fasik. Orang dangdutan, ya ada tampil-tampil, diskuan, orang ngremo, ya, orang wayang-wayang atau apa dalang-dalang, ya, itu semuanya adalah termasuk lagunya fasik. Kalau lagu fasik tidak boleh kata Nabi, jangan baca Quran dilakukan dengan lagunya orang fasik. Antara lain, ya lagu ngremo, lagu ya, dangdut Lagu apa? Rock, lagu disco, tidak boleh. Nabi yang melarang. Lo kalau ada orang toko lah, siapa saja mengatakan boleh, boleh boleh saja, baik baik saja. Dan ini kan namanya melawan Nabi namanya. Naudzubillahimin. Lari. Lalu terus bagaimana dengan kita yang memang asli kita ini tidak bisa dengan lagu Arab. Um, suara kita ini kadang-kadang ya cadel, ya, tidak betul? Kata-kata yang Madura juga suara-suara eh, Madura, kan gitu. yang Jawa suara-suara Jawa. Loh, kalau memang tidak bisa, ya dimaklumi, diuzur. Ya tak? Kau namanya juga tidak bisa. Mohon maaf contoh. Contoh ini. Orang sholat fardu itu kan wajib berdiri. Betul tak? Ya. Gimana kalau orang lumpuh? lah Namanya juga lumpuh, ya tidak apa-apa sholat dengan duduk, betul? Yang jadi masalah yang tidak boleh itu kan orang sehat sholat lima waktu pakai duduk kenapa? ya kan apa-apa kalau -apa pakai duduk? semau gue nah ini yang gak boleh jelas ya? kalau kita selagi bisa dengan lagu Arab atau dengan suara Arab itu ada kewajiban karena perintah dari Nabi Adapun yang tidak bisa ya memang suaranya suara Jawa, suara cemplang misalnya ya, ya apalagi yang gak boleh adalah sengaja melakukan Al-Quran dengan lagu Jawa alias jawaisasi pembacaan surat Al-Quran seperti yang terjadi di televisi itu, itu yang gak boleh dilarang oleh Nabi ya tak? Nah, kalau kita ikut-ikut ya gimana bapak-bapak mau melawan Nabi dengan mengikuti orang-orang semacam itu biasanya orang-orang liberal ini orang liberal itu apa sih? yaitu orang-orang yang tidak mau terikat dengan syariat mau syariat Al-Qur'an, mau syariat Nabi atau hasil ijtihad para ulama salaf Tidak mau mereka. Gue ya gue, lu lu gue, gue a tehnya bikin lah. ya, kalau masih lagu Jawa katanya boleh, gimana dengan lagu Madura? Ini tak kerusakan lagi nanti. Madura itu kalau berbicara kan diulang ya, tantretan kan gitu ya. Iyalah, tran tantretan. Lah kalau Al-Qur'an gimana bacanya? Diulang-ulang itu. Rusak akhirnya. Kalau setiap langgam alias lagu, alias kebiasaan suatu bangsa. Ini boleh untuk baca Al-Quran. Gimana orang Maluku, orang Ambon. Ya Akhirnya Al-Quran tersebut tidak ada sakralnya. Na'udzubillahimin, tidak ada. Ya tidak? Padahal Al-Quran itu sakral sekali. Allah yang menjaga Al-Quran. Bahkan Allah sendiri yang berfirman. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lah hafizun sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami juga yang menjaganya jadi di sakral Al-Qur'an ini. Dan Allah juga berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan", kata Allah. "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan" sebagaimana firman Allah artinya sesungguhnya kami Allah menurunkannya di sini kitab suci adalah "Qur'anan Arabiyan" sebagai Qur'an dengan bahasa Arab. Loong Qurannya pakai bahasa Arab, masa lagunya lagu dandang bulu. Yo ya, kalau ngremok lagu Jawa, ya tak. Kalau Arab ya lagu A, maaf kalau Quran ya lagu A, rap mestinya demikian. Betul tak? Betul tak? Pak? Jangan kan gitu. Lagu Jawa, apa ya lagu Jawa ya? Ya, lagu dadang gula tadi itu ya saya enggak tahu Pak lagu dadang gula sing opo ro jenenge toh ya lagu dadang gula dinyanyikan orang Inggris yo ndak enak Pak betul ndak sebaiknya lagu Inggris lagu Inggris dilakukan dengan lagu Jawa yo ndak enak Jangankan lagu Inggris pembicaraan Inggris itu lo ndak enak Misalnya apa ya good morning malah gini toh ya saya enggak tahu bahasa Inggrisnya good morning Dilakukan dengan bahasa Jawa. Good morning. Ya dah enak, Pak. Tidak cocok. Betul? Ya. Apalagi di Madura kan. Good, a good morning misalnya. Ya dah enak. Ya dah. Yolek wah, Gitu ya. Jelas? Luh. Kalau bahasa Arab pun. Subahul khair. Subahul surur. Ya harus dengan langgamnya langgam Arab. Kalau oh, memang bahasa-bahasa Arab kan demikian. Kalau misalnya bahasa Arab dilanggamkan langgam Jawa. Ya dah enak ya. Subahul khair ya. Subahul surur, surur Tidak enak apa tidak cocok Betul Ya ya harus disesuaikan Mau lagu wayangan ya lagunya lagu Jawa Betul Lagu wayang lagu Jawa Lagu Quran ya lagu Arab Lagu lo dicampur aduk ini Gila rupanya orang ini Atau pelawak Kalau tidak orang gila ya pelawak Betul nah, Kalau baca Quran dengan cara melawak Dosa apa tidak pak Ya dosa namanya pelecehan terhadap Al-Quran Pelecehan terhadap Al-Quran Apalagi Nabi loh Sudah melarangnya, kok masih diterjang Na'udhubilemin nah, Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu Marilah kita mempelajari Al-Quran khususnya pada bulan Suci Ramadan ini, ya sesuai dengan Kaedah-kaedah, tajwidnya maka hurufnya tata cara berhenti tidaknya bahkan sampai lagunya sebisa mungkin lagunya ini disesuaikan dengan lagu yang sudah dikenal secara umum oleh masyarakat, ya udah bukan dibuat mainan moromorom neonosing mau cocokan dengan lagu dangdut naudzubillamim balik ya usg gak enak diganti dengan lagu rock Lagu rap, lagu apa saja Aduh pokoknya rusak Seperti mana anak-anak zaman sekarang itu kan begitu ya Mudah-mudahan terjagalah diri kita Keluarga kita Dan masyarakat kita dari Menyalahgunakan dan melecehkan Al-Quran Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang cinta Al-Qur'an, cinta beramal baik pada bulan suci Ramadan, cinta beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta persaudapoh, kita menghidupkan hari-hari giat -hari, uh, di dalam melaksanakan ibadah pada bulan suci Roma mudah-mudahan seluruh amalan kita pada bulan suci Ramadhan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan pahalanya dilikatkan dengan Allahumma. Amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Orang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hada walafu minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.